Dia itu diseriusi, kalau dia itu difokuskan, dia malah jual mahal. Tapi kalau kita nggak peduli, kalau kita tidak hawil, maka justru dia yang ngejar-ngejar kita. Nah itu. <tuh> jadi makanya kalian kepada dunia ya seperti kalian itu gitu. Nah jadi seperti perempuan jangan dihawil, biarkan dia yang hawil jangan dikejar biarkan dia yang ngejar hmm, walaupun kalian sendiri perempuan kalian bisa mempraktekannya dalam kehidupan kalian <tuh> karena dunia itu kan tidak jauh beda dengan sifatnya perempuan penuh dengan keterpura-puraan pura-pura gak sayang padahal sayang ya kan? pura-pura gak cinta padahal cinta Kura-kura <coughs> enggak mau padahal. Kura-kura hmm, enggak suka padahal. Suka. Nah, itulah sifatnya perempuan gitu. Nanti, sifatnya kalian deh ya itu gitu. <coughs> Jadi dunia itu seperti itu. Imam Ali mengatakan apa sih isinya dunia itu? Dunia itu kan semuanya itu jelek, buruk dan menjijikkan dia bilang. Coba lihat sebaik-baik makanan apa? Hm? Madu. Karena dia berupa makanan sekaligus berupa obat. Tapi madu itu sendiri keluarnya dari mana? Dari tawon. Kita lihat sebaik-baik pakaian itu terbuat dari apa? sutra itu sendiri keluarnya dari mana kayak ulat sebab baik kendaraan itu apa kuda kuda itu telah menyebabkan banyak penunggangnya itu jatuh berserakan di tanah karena sebab peperangan yang dilaluinya <kuh> berapa banyak orang itu yang mati karena kuda Dunia itu berupa perempuan. Perempuan itu kan, kalau nggak mandi dua hari gimana? Paling cantik-cantiknya perempuan kalau nggak mandi ya pasti bau. Setiap hari pasti ke mandi. Setiap bulan datang kotornya itu. Ya kan? Itu perempuan dunia. Apalagi, apalagi dunia. Ya semuanya seperti itu. Oleh karenanya ada di antara mereka para awliya yang berkiblat dan bermazhab kepada Syedina Yahya bin Zakaria Syedina Yahya bin Zakaria sebagaimana kita cermati dalam sejarahnya, beliau itu termasuk Nabi yang tidak kawin, kenapa? Wakana Syedan Hasura dia itu seorang pemimpin yang hasur, apa artinya hasur? hasur itu bukan <coughs> impotent, tidak tapi hasur itu mencegah dirinya untuk berkumpul dengan wanita karena dia tahu wanita itu akan menjurmuskan dan melalaikan serta menyibukkan. <coughs> nah, seperti Imam Nawawi nah beliau bukan impotent tapi dia itu tidak mau kawin karena dia itu lebih sibuk dengan mengarang dia takut kalau kawin akhirnya menyebukkannya sehingga terhenti atau terlalaikan upaya dan usaha mengarangnya itu. Nah itu seperti itu. <tuh> Kenapa? Karena dia takut tidak dapat menguasainya. Karena dia takut tidak sampai dapat melewati fitnah yang terkait dengan perempuan ini akhirnya dia terjerumus ke dalam dosa. Betul pula, sedatul Nabi ala Dawiyah, sedatul Sultanah binti Ali az Zabidi. Itu mereka takut untuk melangsungkan pernikahan, karena apa? Takut terfitnah dengan pernikahan itu, sehingga yang biasa dia alami dan dia rasakan, dia tidak merasakannya kembali. Wa mimayyamilul insana ala zuhdi fid dunya an yatawa fi hagaratiha wa khissatiha wa fanaiha famazalika dan termasuk yang menjadikan manusia itu mempunyai sifat zuhud dari dunia adalah hendaknya dia itu berpikir merenungkan Mencermati Di dalam kehinaan dunia itu Dunia itu kalau datang Bikin orang sibuk Kalau dia itu pergi bikin orang Susah Kamu punya uang Tiba-tiba Dapat uang 10 juta misalnya Biasanya cuma dikirimi 500 ribu Ini dapat uang 10 juta misalnya. Bingung dia mau diapain ngatunya belum diapain sudah hilang susah dia karenanya nah, itu itu dunia alih <tuh> karenanya jual mahal dunia datang pura-pura enggak hawil walaupun pura-pura pertama kali gitu nanti lama kelamaan kita dia akan menghawilnya ah jadi dunia itu hanya untuk suatu waktu ada yang butuhkannya kita siap suatu waktu ada sebuah upaya dan usaha yang berkaitan dengannya, mendekatkan kepada Allah dan Rasulnya, kita gunakan jadi seperti itu, dunia itu bukan untuk seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Hakumut so Al-Tazul nah, jangan Fem, berapa di sekarang? oh sekian, nah, berarti kalau tambah sekian sekian, tambah, tambah, tambah, tambah nah itu, termasuk hubud dunia itu nah, jadi enjoy aja menghadapi dunia itu tidak usah kita itu serius ha. tefakkar fi fanaha kata Allah Haddad alayallah bin adrah minalain rahimah tudawi kullamabi hmm. kemudian apa alayasrah terus melihat yang masyarakat dunia tefakkar fi fanaha wa fi kasrat Anah, lebih mudat, lebih uh, apa, lebih uh, lebih ges, geser mudat ha. Jadi artinya, coba pikirkan, dunia itu kan fana, dunia itu fana. Baju kita yang 3 tahun yang lalu mana sekarang? Tak nah, ada, sudah. Kalau tak robek, jelek, kasihkan orang, ah itu, itu dunia. Tapi kalau dunia kita nanti di akhirat di surga maka tidak ada baju yang usang itu baju itu bagus terus tidak perlu disetrika, tidak perlu dicuci kayak begitu kita tidur, kita bangun rapi lagi tidak sampai setrika walaupun tidak mandi, harum coba sekarang tidak mandi, bangun tidur atapnya, baunya luar biasa itu Nah, itu. tapi disana gak ada abab, bau gak ada bau tidur, ababnya bagus, harum gak ada kusut rambutnya kusut, gak perlu di ambil sisir, gak perlu langsung seperti apa, bim salabim langsung lurus lagi gitu. nah semua itu sifatnya di akhirat seperti itu, tapi di dunia ya kayak gini nih gak enak, musim panas kepanasan musim hujan Kedinginan mana? Baju nggak kering-kering? Nah, itulah manusia. Jadi selalu saja sambat. Kenapa? Jangan sambat. Kalian harus tahu, harus paham, harus sadar kamu di mana, gitu. Nah, jadi harusnya setiap orang itu tahu dengan keadaannya. Kamu di sekarang di mana beradanya? Di pesantren. Tiba-tiba nah, kamu ah, makan pagi ini, saya ingin makan nasi ulam misalnya, atau nasi uduk misalnya. Ada? Ya ada, karena kita di pondok, semuanya terbatas. Di dunia itu seperti itu, semuanya terbatas. Kita harus tahu diri, kita berada di tempat mana, dalam keadaan apa, nah, serah, ser seterusnya itu sampai kita meninggal itu seperti itu kita harusnya walaupun demikian walaupun dunia itu hina walaupun dunia itu sangat sangat jelek walaupun dunia itu fana tapi dia itu tidak bisa murni menyenangkan bagi seorang yang memilikinya tidak ada orang punya dunia tapi sakit ada orang punya dunia banyak tapi dia itu harus kehilangan Ah itu dunia, nggak ada yang dunia itu semuanya menyenangkan. Dunia banyak anaknya senang, istrinya senang, badannya sehat, rumahnya bagus, nggak ada musibahnya, nggak ada. Nggak ada itu di dunia itu. Jadi dunia itu yang ada itu adalah inna maal usri antara itu. Ada kesenangan, eh habis itu ada kesusahan. Kesusahan senang lagi. Habis senang susah lagi Terus begitu loh Kenapa kok harus diselingi dengan kesenangan Kenapa gak susah aja terus Kalau susah terus Akhirnya dia itu menjadi stres karenanya. Kalau senang terus Akhirnya dia itu lalai daripada Allah Ta'ala Lupa segala-galanya Itu loh Kenapa kita hidup di dunia hmm, Makanya coba lihat bagaimana Seorang sahabat muda yang masih berumur 17 tahun. Di mana? Dia itu pernah suatu pagi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu Lalu ditanyakan namanya Haris bin Nu'man. Keliar Harisa, kaifa asbahta? Bagaimana kamu di pagi hari ini? Maka dijawab oleh, Nabi, oleh sahabat tersebut, gali Rasulullah, inni asbahtu mu'minan billahi haqqan. Aku pada pagi hari ini dan pada beriman dengan Allah dengan iman yang sebenar-benarnya. Lalu Nabi Muhammad menegurnya dan mengatakan, Ya haris sa unsur majdagul. Ya haris lihatlah apa yang kamu yang kamu katakan itu. Maksudnya itu yang kamu katakan itu sesuatu yang besar. Fama hagi gatuga lek. Lalu apa tanda ucapanmu itu kalau kamu benar? Maka beliau mengatakan, ini. Kaanni aral arshir ya Rasulullah. Wa kaanni bi ahlil jannahi fil jannahi yata Wa ahlil nari fil nari yu al zabun. Istawa ini بين الزّهب والمدر. Di dalam pandanganku yang namanya emas dan tanah itu sama aja. Pandangan kamu gimana? Ambil tanah sama emas. Beda apa nggak beda? Nah, itu loh bedanya kamu sama Selina Harisa. Harus sama Nah kalau sudah sama Berarti kita adalah orang beriman kepada Allah Ta'ala Dan jangan khawatir Wah nanti kalau ada zuhud Dunianya tidak datang dong Dunia itu sudah ditetapkan Tidak bakal kemana-mana Tapi jadikan dunia itu adalah Sebagai bekal untuk kita dekat pada Allah dan Rasulnya Yang punya banyak dunia untung Makanya Nabi SAW bersabda, Zahaba ahlu dusur bil ujur. Katanya Nabi Muhammad berkata kepada sahabat Nabi, Baca tasbih habis sholat itu, tasbih. Faham subhanallah, subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, Genapkan dengan kabira. Alhamdulillah ikasihirah. Itu sama saja seperti yang disodakakan oleh orang kaya itu. Katanya Nabi akhirnya sahabat-sahabat nabi yang enggak punya itu mengatakan, kalau mereka baca juga, gimana bagaimana ya Rasulullah kalau mereka baca juga, ya mereka juga dapatkan seperti yang kalian dapatkan, nah, itulah keutamaan Allah dan karunianya nah, itu maksudnya kemudian dia mengatakan, Zahabat Ahlul Dusur Bil Ujur berarti, orang kaya itu telah mendapatkan model yang banyak untuk mendapatkan pahala yang banyak <tuh> zaman sekarang ini tidak ada yang lebih bisa memantik perhatian, kesenangan, kebahagiaan seseorang melebihi daripada uang. Mungkin kalau Sumbama Ustaz mengajar kalian, kalian senang. Kalian merasa nikmat dengan keterangan penjelasannya Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan. Tapi lebih senang lagi kalau dapat uang merah. Nah, Nah, gitu. Coba yang hadir ke sini, gak dapat uang merah. Tapi yang hadir di kamar, dapat uang merah. Hadir yang di mana? Nah, itulah perempuan. Gak sesuai dengan yang di dalam, ha? Nah, tapi insya Allah, kalian mengatakan demikian. Karena apa? Karena kalian memang CBR, C, PWSD, CBR. Beda dong sama yang lainnya. Kalau perempuan di luar sana senang dengan dunia, tahu gak di sini? Dunia senang dengan kalian, <SILENCIO> eh? dan kalian tidak senang dengan dunia. Tapi dunia itu Jadikan tunggangan saja. Nah, jadi kenapa memang fungsi daripada dunia itu cuma tunggangan saja? Ngapain dia mau bikin kita senang? Tunggangan mau disenangi? Enggak dong, gitu. Kalau senang itu senang pada Allah dan Rasulnya, senang pada ulama. Senang kepada orang soleh Dunia enggak Kamu boleh senang sama siapa? Sama kuda Kok senang sih pembawa kuda? Memang ada ceritanya ada orang cinta pada kuda? Hah? Ada sejarahnya? Enggak ada gitu lah. Dunia itu seperti Tumpangan Dunia itu seperti pijakan. Tahu pijakan Kenapa kita pakai sendal? Supaya kita tidak kena duri Supaya kita tidak kepanasan supaya kaki kita terlindung terlindungi itu fungsi dunia kita punya dunia supaya kita tidak dihinakan orang supaya kita tidak disakiti orang karena dibilang miskin, orang tidak punya nah, kita alhamdulillah punya, jadi orang tidak lagi mengatakan kita itu orang tidak punya nah, jadi dunia itu fungsi seperti itu tidak lebih jadi sebagai media saja, sarana saja untuk apa? untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, itu saja Nah, belajar dari sekarang, yang namanya dunia itu seperti tumpangan, yang namanya dunia itu seperti pi-pijakan, enggak lebih dari itu. Nah berarti kamu itu zuhud, jadi enggak harus, enggak, anak enggak mau dibeliin baju sama Umi Inti misalnya, dikasih uang setiap anak nah, enggak mau, anak mau zuhud aja. Nah, susah zaman sekarang kalau seperti itu. Nah yang penting itu sekarang adalah gimana caranya dunia itu enggak masuk ke dalam hati kita. Jangan sampai sedih karena dunia, enggak, ya. Asalnya apa kata Nabi Muhammad menanggapi perkataan Sayyidina Harisa bin Uman. Firna, Nabi sempat menepuk dadanya. Jadi yang mengatakan Harisa, "Abdun nawwarallahu qalbah." Harisa itu adalah seorang sahabat yang Allah sinari hatinya sehingga dia itu bisa melihat yang semacam itu. Jadi dia umur 17 tahun, belum kawin tapi dia itu bisa melihat arash Allah langsung lalu dia mengatakan, karena Nabi Muhammad SAW senang akhirnya Nabi Muhammad menyodorkan permintaan kepadanya, Amin ah, mintalah apa saja aku mintakan kepada Allah Ta'ala kalau begitu Rasulullah doakan aku supaya aku mati syahid ah, coba kalian minta ada permintaan, saudara permintaan karena aku rela misalnya Nabi Muhammad mengatakan kepada kalian karena kalian sudah mengkultuskan diri, memutuskan dan memvonis diri kalian sebagai pendamping-pendampingku, ah silakan kalian minta sesuatu. Akhirnya serentak mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, jodoh." <Tuhan> gitu dah? <Ty -tell> <Tuhan> <Tuhan> Kalau gitu itu terlalu hina. Terlalu hina. Emang laki-laki itu menyenangkan terus enggak? Enggak, yang menyenangkan terus tuh Allah. Rasul, laki-laki itu sebagai pijakan saja, sebagai jembatan saja, sebagai, sebagai apa? Tumpangan saja, itu aja, nggak lebih, nggak lebih. Ngapain diterpikin terus? Kamu cinta sama suamimu? Biasa aja. Cinta sama Allah? Ya, sama Allah cinta. Sama Rasul? Cinta. Sama orang soleh? Cinta. Sama mu biasa aja, Orang tuamu, biasa aja, Nah, gitu loh Sama duniamu, apalagi Aku tidak peduli sama dia Nah, gitu loh Harusnya seperti itu nah, Tapi jarang yang bisa seperti itu, kenapa? Karena dia itu tidak ditempat terus Jadi hati itu harus dinasih terus Kalau tidak dinasih Longgar sedikit, ada salah, masuk Yang namanya bisikan dan godaan serta hawa nafsu itu gitu loh dan cinta pada dunia itu. Nah, oleh karenanya lihat bagaimana kemudian Nabi Muhammad mendoakan dia itu mati di dalam keadaan syahid. Subhanallah. Ketika sudah di kumandangkan takbir untuk sebagai tanda berkecamuknya peperangan Uhud, maka beliau itu ada di sof yang paling depan. Padahal pada waktu itu dia sedang menikmati buah kurma Begitu mendengar takbir itu, maka dilemparnya buah kurma itu. Sehingga teman mengatakan ambil, kamu makan. Supaya kamu mendapatkan kekuatan di dalam peperangan ini. Kalau tidak, aku sudah mencium bau nyusurga dari arah musuh sana. Nah itu. Kemudian dia itu maju, menyerang, menyerang, menyerang. Sampai kemudian gugur sebagai syahid. Waktu gugur sebagai syahid, maka diperiksa luka-luka yang dari badannya dihitung sebanyak 94 tahun. 94, semuanya di depan tidak ada di samping, tidak ada di belakang yang menandakan dia itu maju, maju maju, maju, pantang takut kepada kematian, tidak ada takut mati kenapa dia cinta pada Allah dan Rasul nah tapi kalau sudah cinta pada dunia, mau maju, mikirin nanti, hartaku ku diapain ya, nanti ya, mau maju lagi mikirin lagi, nanti keluarga ku bagaimana ya, mau maju lagi pikirin lagi, nanti kuda ku siapa pakai ya, maju lagi rumah ku bagaimana, ah, itu Cinta pada dunia, ah nah, jadi kita itu nggak bisa menampik daripada dunia karena kita hidup di dunia. Tapi di perintah kau Nabi Muhammad SAW yang dihimbau olehnya adalah jangan cinta pada dunia. Itu yang dilarang. Itu yang dikatakan hubud dunya rok sukulih hati. Cinta pada dunia itu adalah pangkal sumber dari segala macam malapetaka itu cinta pada dunia. Coba lihat. Orang itu berada di penjara Dari satu sampai terakhir itu Semuanya karena apa? Dunia Karena mencuri Karena membunuh Karena korupsi Karena menjalimi Ya itu sebenarnya semuanya sebenarnya. Seperti itu Nah Jadi jangan pernah merasa bangga Orang yang punya dunia banyak itu Wah aku hebat Aku mulia enggak? Bukan tanda kemuliaan orang punya dunia Tapi tanda kemuliaan itu adalah Kalau kita sudah bisa berhasil menaklukkan dunia dan dunia itu akan kita jadikan sebagai pijakan belaka jembatan saja dan tumpangan maka berarti kita berhasil gitu. itu dunia yang berhasil lihat bagaimana mereka ron dulu itu ya sama sekali tidak terpengaruh dengan dunia ada satu orang sufi tapi dia ya kaya raya ditegur sama muridnya Engkau mengajarkan kami zuhud. Tapi kamu sendiri punya dunia banyak. Tapi kemudian dibalas oleh gurunya. Gurunya mengatakan, bukan aku yang cinta. Tapi dunia yang cinta padaku. Kalau kamu tidak percaya, lihat. Sekarang juallah rumahku. Juallah hartaku. Bagikan kepada seluruh kaum muslimin semuanya. Saya apa? gurunya tidak punya rumah. Dalam waktu seminggu rumahnya lebih bagus Isinya lebih lengkap Lebih banyak lagi Sehingga berharapnya datang lagi Kepada gurunya itu Karena aku bilang Bukan aku yang cinta pada dunia Tapi dunia yang cinta pada aku Nah itu dunia yang berguna itu seperti itu Lihat bagaimana sahabat sedik Sahabat sedik itu adalah orang yang Termasuk pedagang Kaya Tapi kaya digunakan untuk konsumen Kayaknya digunakan untuk menyerangkan orang Makanya kan, kalau punya dunia itu untung Kenapa untung? Asalkan dunia itu dijadikan sebagai tumpangan tadi Itu landasannya Dijadikan sebagai jembah, Dijadikan sebagai pija Nah, itu saja Untung, kenapa? Karena seperti katakan tadi Tidak ada bisa membahagiakan memantik perhatian dan kesenangan seseorang pada zaman ini melebihi daripada dun dunia ya. misalnya apa kamu datang sama ustaz rajin banget tampak sebagai murid yang masya Allah gitu. tapi di lain pihak ada satu orang yang datang sama ustaz muridnya ustaz juga datang sama ustaz bawa hadiah ustaz maaf saya tidak bisa membelikan lebih daripada ini ustaz. ini hadiah untuk antum apa? mobil alpat misalnya <tuh> <tuh> Yusuf gembira sama yang bawa mobil al <tuh> Kenapa modalnya besar? Nah kalau ini kan modalnya rajin doang nah, Itu lah maksudnya Jadi hatta guru pun seperti itu Gak ada yang lebih senang, menyenangkan Makanya kan dikatakan Jabrul Khotir itu Adalah ibadah yang paling besar pahalanya Sayyidina Ibn Abbas Radiyallahu anhumah <tuh> Beliau sedang beritikaf. Tiba-tiba datang satu orang Menghampirinya Dan dia mengatakan, aku ada hajat sama seseorang Tolong Sampaikan hajatku kepada orang itu Lalu kemudian bangkit dan mengatakan Merhaba, aku akan antarkan kamu Diantarkan orang itu Diselesaikan masalahnya Baru kembali lagi itikaf. Tegur, kamu hanya ingin membantu orang itu Sampai kamu itu meninggalkan etikafmu Maka kemudian beliau mengatakan mengkabulkan hajat seseorang terkait dengan dunianya itu lebih afdal daripada etika selama 20 tahun lamanya. Nah, itulah. Kenapa? Berkaitan dengan kesenangan. Menyenangkan orang itu luar biasa pahalanya. Makanya kalau sedekah itu, sedekah yang banyak. Yang bikin orang itu senang. Tapi jangan, jangan bukan yang yang tidak senang, apalagi dilepein gitu. Memang enak itu. Mem, ada orang datang kasih dua ribu ya dilepain aja ada orang datang kita bikin kaget dia Mem datang biasanya dua ribu ini kasih seratus ribu wah senangnya luar biasa kan Ah ketika dia senang luar biasa itulah Allah Ta'ala rahmat kepada dia itu lah rahasianya itu rahasianya kenapa orang kaya itu kok senang hidupnya bahagia hidupnya karena ini orang gak punya seperti kita mau ngasih apa senyum terus senyum. ya senang Orang lihat orang sinyum, tapi nggak senang kalau nggak sesenang ketika dia itu diperlihatkan lembaran uang yang warnanya merah itu loh. Bayangkan kan kita senang melihat yang warnanya hijau, tapi kalau sudah terkait dengan uang lebih enak yang merah daripada yang hijau, ya kan? Anak kecil aja tahu. Nabi Abdurrahman itu kalau dikasih yang warna merah sama yang warna biru atau warnanya hijau. Faim dia tahu ambil yang merah padahal yang merah tak taruh di tengah sama Ustaz. Tuh. Abdul Rahman aja tahu apalagi kalian. Gitu. Nah, itulah dunia. Faim, datang lagi satu orang. iya Sat, ana juga minta maaf Sat. Enggak bisa ngasih apa-apa cuma ngasih tanah 10.000 meter gitu. satu 1 hektar di mana di Sentul. Ya salam Sentul. Nah, gitu. Bisa dapat alfat berapa 10.000. Tuh. Kayak gila senang enggak Sat? Kaget ustad bisa jadi gitu. Kalau nggak jantungan untung gitu. Hm, <tuh sesuatu> nggak nyangka ada WWST CPR yang kaya raya sampai bisa ngasih hadiah seperti itu. Ah, tapi jangan khawatir, jangan khawatir. Walaupun niat saja itu sampai. Ah, tapi kalau niat saja nggak mau, niat aja nggak mau ustad. Ah, itu bakhlunya luar biasa tuh. Nah, niat ya Allah. Anak kok sujud uang kaya, anak pengen nyenangkan guru anak. Anak pengen berangkatkan beliau umroh dengan first class semuanya first class itu. tidurnya di hotel yang termahal menyenangkan ah, orang itu namanya nah itu yang semacam itu pahalanya besar. Nah, makanya kan usahat selalu doakan kalian itu Allah maj'alni wa ikhwani wa uladi wa zuriyati wa talabati wa talibati minar ulama'il amilin wa duatil muhlisin wa minal agniya anna fi'ina lil muslimin walahisaba fi yamid din. Jadi jadi orang kaya, raya, berguna untuk kaum muslimin Tapi tidak ada hisapnya di akhirat Enak Nah, Jadi Ustaz memohon kepada Allah Ta'ala Semoga kita semuanya dan WWSD CPR ini Semuanya ini termasuk yang bisa menyerangkan Allah dan Rasulnya Memantik rahmatnya dan barakahnya Dengan apa? Dengan harta yang banyak karena kita sodakoh InsyaAllah Al-Hazini yaqunatin salihah Walamana salih al-fatihah يا ربنا اعترفنا بأننا كرمنا وأننا اشرفنا على رضا اشرفنا وتب علينا توبة.